kankan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Ikhwan yau akhwat tvdin rahimani allahu ayyakum santai saja karena kepanasan nih saya juga kegerahan lo beneran ya tapi nggak apa-apa masih lebih panas neraka kan baru simulasi gitu ya baik bersama selamanya ya saya nggak kasih tahu apa itu saya biasa pakai metode deduktif itu di tahu deduktim gak udah lama gak di otaknya gak kepake ya karena saya masih ngajar jadi otaknya masih kepake gitu ya baik jadi saya biasa dari umum ke khusus ya saya biasa kalau ngajar itu setiap orang mesti baca Quran udah hafal Quran belum belum kosong pintar sih loh tapi nggak apa apa itu kan masalah Allah <laughs> baik ya jadi saya dari umum pertama poin yang pertama bahwa Allah tidak menciptakan seluruh makhluknya tanpa tujuan. Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada tujuannya. Di surat 3, ala emran ayat 191, ma Ya Allah apapun yang kamu ciptakan tidak akan pernah sia-sia ayah -sia, Allah. Pasti ada tujuannya. Begitu juga Allah menciptakan manusia bukan untuk main-main khususnya. Ya lihat surat dua tiga. Mau dibilang lihat apanya mau dilihat ya. Kalau dia gak baga Quran gitu ya. Tadi nah, nah. surat dua tiga itu surat Al-Mu'minun ya. Tadi kalau saya bilang surat Al-Mu'minun. Saya eh, yakin antum cari bulat balik susah itu ya. Makanya saya lebih suka menggunakan nomor baru nama gitu ya. Nah, jadi surat dua tiga itu surat Al-Mu'minun. Ayat seratus lima belas. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un Apakah kalian mengira wahai manusia bahwa aku Allah menciptakan kalian main-main saja dan apakah kalian mengira pula bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada aku Di sini pertanyaan istifham yang tidak butuh jawaban Kerana semua orang pasti tahu bahwa Allah tidak menciptakan mereka tanpa tujuan Ya Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu bagian dari, tetapi paling utama adalah manusia diciptakan Allah adalah untuk diuji oleh Allah. Jadi eh, jawabannya ada di surat 76. Surat Al-Insan ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajna baitalihi fajalnahu samian basira. Sungguh kami ciptakan manusia itu dari air mani yang bercampur sperma zuat dan ufum. Kecuali Isa ya Isa itu kecuali ya Jadi kata insan di sini berlaku termasuk Isa Tetapi Isa tidak sama dengan kita Isa tidak sama dengan kita Dan Adam pun tidak sama dengan kita Jadi pengecualian Pengecualiannya lihat surat 3 Ali Imran ayat 59 Inna mathala Isa Inna allahika mathali Adam Khalaqahu min turabin Thumma qala lahukun faikun Sungguh penciptaan Isa itu sama seperti Adam Allah ciptakan dari tanah, lalu Allah katakan jadi, maka jadilah. Ini Quran tidak kontradiksi ya. Allah bilang begini, kalau dikumpulkan dua ayat ini apa? Seluruh manusia, aku ciptakan dari diri, dari mani. Kecuali tiga orang. Pertama Adam, kedua Hawa, ketiga Isa. Tadi Isa tadi suratnya. Hawa di mana Surat 4 ayat 1. Ya yuhanna su'budu rabbakum alladhi khalakakum min nafsi wahidah. Waholakamin hazwjaha. Wahai manusia berakwalah kalian kepada Allah yang menciptakan diri kalian, kalian dari diri yang satu yaitu Adam, dan Adam dari tanah ya. Jadi kalau Allah bilang Inna khalqal insanamin torob, sungguh aku ciptakan manusia dari tanah bukan kita yang dimaksudkan adalah Adam ya. Nanti lihat surat 38, kalau enggak lihat itu kan masalah Allah bukan masalah gua. Surat 38 ayat 71-72. Surat Sad ya. Oh. Jadi awak dari mana? Dari diri Adam langsung. Kemudian kata Allah: Wa ba'zaminhu marijalan kasira. Dari keduanya Allah ciptakan anak keturunan wanita yang banyak. Jadi anak Adam pertama sampai anak Adam yang terakhir seluruhnya dicipta dari mani kecuali Isa saja. Faham anak-anak? <tuh>. Ngetiklah. Nanti habis gue nanya loh beneran Paham ya? Tadi Quran tidak kontradiksi otak lo tuh yang kontradiktif Paham ya? Nah, kembali ke persoalan tadi Di surat 76 kembali ke laptop tadi Di surat 76 tadi Jadi kita diciptakan dari Ini yang bercampur untuk apa? Naptalihi kata Allah Agar dia Allah menguji kita Di ayat ini Allah tidak jelasin diuji dengan apa? Untuk apa kita diuji? Allah jelaskan di tiga ayat. Surat 11, surat Hud ayat 7. Yang mau catat-catat, tidak catat silahkan, tapi habis ini saya nanya. Kan namanya tanya-jawab kan? Tanya-jawab kan boleh dong anda nanya saya jawab atau saya tanya-anda jawab. Namanya juga tanya-jawab. Ya, Surat Hud 11 ayat 7, surat 18 Al-Kahfi ayat 7 dan surat 67 al-mulk ayat 2 di seluruh akhir ayat itu Allah bilang liya ayyukum ahsanu amala agar dia Allah menguji kalian siapa yang paling baik amalnya diantara kalian Nah, pertanyaannya kita diuji dengan apa sih? Allah akan menguji kita dengan dua Pertama Allah menguji kita dengan ketaatan dan kedua Allah akan menguji kita dengan takdir. Ketaatan kontennya adalah perintah dan larangan ya. Kenapa orang yang sudah ada di dalam surga saja diuji, apalagi Allah yang belum masuk? Yang udah di surga tidak lulus di depak lo, apalagi Allah yang melanggar banyak gelok lo ya. Jadi kita diuji pertama dengan ketaatan. Itu pertama perintah. Ya. Allah pernah menguji hamba-hamba ini malaikat kan, iblis kan, eh dan jin kan. Ya, Jadi lihat surat berapa? 18 misalnya. Surat Al-Kahfi ayat 50. Idz qulna lil malaikati isjudu li adama illa iblis. Ingatlah ketika kami berkata kepada seluruh malaikat, sujudlah kepada Adam. Isjudukan ifil amr, perintah ya. Maka seluruhnya sujud kecuali iblis. Kalau berhenti di ayat ini, seakan-akan iblis adalah bagian dari malaikat kan? Enggak. Allah jelaskan di ayat ini lagi, kana minal jinni fa amri rabbih. Iblis itu dari kalangan jin yang pertama kali membantah fasik kepada perintah Tuhannya. Jadi malaikat dan iblis Diuji Allah dengan larangan Kemudian iblis tidak patuh Didepak dari surga Iblis tidak sujud kepada Adam saja Berarti dia kan tidak lulus Gimana Allah yang malah sujud pada Allah Mimpi lo masuk surga itu BBM Tahu baru Bisa mimpi Yang dalam aja di fit Didepak luar Gimana Allah yang cuma di doang Nggak di cuman nerabu doang ini santelana dia siapa tahu enggak di banyak. Paham? Nah, yang kedua, diuji dengan larangan. Adam diuji dengan apa? Larangan kan? Kata Allah, "La taqrab hadhihi syajarah." Jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Anda tahu pohon apa yang Allah uji uh, ketaatan Adam dengannya? Pohon apa? Pohon apa? ditanya saya tanya cepat jawab uh, pohon apa yang di, Yang di diuji Allah uh, uh, oleh uh, yang Allah uji Adam dengannya Betul itu iblis tahu yang bilang Khuldi itu iblis ngerti nggak lo Allah itu nggak pernah ngasih tahu nama pohon apa Allah tuh yang ngarang ngopi dari iblis kan Allah cuman bilang lata kerba hatihi saja jangan dekat di pohon ini anda nanya kenapa Allah ngasih tahu nama Kata Allah ya terserah gue lah Ngapain lu nanya-nanya Intinya gue pengen nguji lo Gak usah nanya Urusannya bukan tahu nama pohonnya Lu loyal gak lo Yang bilang khuldi itu iblis tahu, Yang kasih nama pohon itu Namanya khuldi itu iblis Jadi yang tadi jawab Nama pohon itu adalah khuldi Berarti dia copy paste dari iblis Ngerti gak lo Lihat surat 20 Surat Toha ayat 120 Jadi besok-besok kalau ditanya Pohon apa pohon itu, pohon yang Allah uji Adam dengannya apa? Jawab aja, alam. Gak penting gue tahu Yang penting gue tahu, Adam diuji Tidak lulus, diusir, selesai Ya. Jadi kalau anda tanya Ya Tuhan, kenapa anda tidak menjelaskan Nama pohon itu, kata Allah Emang mas bulu masalah buat Allah yang enggak Allah, enggak perlu lo tahu Paham? Intinya adalah ujian Nah yang kasih nama Khuldi itu setan Iblis, jadi kalau anda tadi bilang e, Setan itu namanya KIH Koalisi Iblis Hebat itu namanya Itu ah. artinya koalisi itu sama setan ah, Di surat 20 ayat 120 Bukan yang KIH yang lain ya ah, ah, ah. Ini ini kebetulan aja istilahnya sama aja gitu loh ya. Ah, ah. Bahwa bilang PKS juga gak enak kan jadi kaihah aja lah. Apa kata Allah di surat 20 tadi? Fawas wasalahus syaitan. Kala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi. Wa mulkil la yabla. Syaitan kemudian memasukkan uh, apa provokasi kotra kepada otaknya Adam. Lalu apa kata iblis? Hei Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan? Yang kasih nama khuldi siapa? Baru tahu loh. Kasihan deh loh. Ah. paham? nah ya Adam kemudian melakukan pelanggaran Adam pun diusir dari serga, bayangkan Adam udah ribuan tahun cuma bikin satu larangan saja keluar gimana ente dan anak yang bikin larangan udah ratusan kira-kira punya peluang gak masuk serga loh sepertinya harapan tipis ya tapi optimis saja kali baik oke okay ya Nah, itu kemudian yang kedua takdir. Ya. Allah akan nunggu kita dengan pertama, kata Allah di surat 23 eh 21 Al-Anbiya ayat 35 kata Allah, "Wa nablukum bi syarrin wa Dan aku Allah pasti akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, ke takdir. Keburukan apa? Segala sesuatu yang tidak menyenangkan, banyak ayatnya. Saya sebutkan banyak-banyak juga enggak hafal kan? Cukup satu aja deh. Surat 2 Al-Baqarah 155 walana balwanakum bi syai' min al-khauf wal minal amwali wal anfusi wath sabirin jadi kita akan diuji dengan takdir yang tidak menyenangkan kelaparan asap jadi kalau satu saat kalau sekarang ada ada bencana terjadi saya suka nanya sama hampir semua pejabat bangsa apa yang paling bodoh di dunia padahal enggak jawab saya jawab bang paling bodoh itu bangsa indonesia kenapa punya masalah kok tanya rumput yang bergoyang aneh enggak Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya, mengapa terjadi bencana di tanah ini? Mungkinkah alam sudah mulai enggan, bersahabat dengan kita? Atau Tuhan mulai bosan, gelo gak itu orang? <laughs> Mungkinkah Tuhan mulai bosan, melihat tingkah manusia yang selubangga dengan salah dan dosa? Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Apa kata rumput? Bego lo ya, gue tenang aja lo nanya, gue kagak jawab, gue goyang lo nanya lo. Saya tanya sama bapak pejabat, terus sekarang rumput dimana-mana terbakar, terus lo mau nanya apa? Nanya asap. Yang mentakdirkan segala sesuatu Allah. Jawabannya kembali kepada yang menakdirkan Allah Ngapain juga lu nanya rumput Jadi bangsa yang paling bodoh di dunia Bangsa Indonesia Kenapa? Punya masalah Tidak bisa selesaikan Maka setiap ada musibah Pasti lagu ini jadi soundtracknya kan Apa kata iblis? Ternyata Indonesia lebih bego daripada yang gue bayangin katanya Tapi apa kata iblis? Rau popo Lanjutkan Bersama kita bisa <laughs> Gitu aja kok repot selas ya. Nah, jadi segala persoalan ini akan terjadi dan itu terus terjadi. Masalah yang akan kita hadapi. Yang kedua takdir baik. Nikmat kekuasaan segala itu juga ujian. Banyak ayat tapi saya cukupkan surat 27 surat An-Naml ayat 40. Di akhir ayat itu Allah menukil perkataan Nabi Sulaiman. Ketika Allah berikan banyak kelebihan kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman berkata qala dia berkata Hada min fadli rabbi ini adalah karunia kebaikan dari Tuhanku agar dia mengujiku apakah aku bersyukur ataukah aku kufur dua item inilah kita diuji dengan Allah lalu Allah bilang siapa yang best of the best dari kalian ketika datang kepada Allah Jalla Jalaluh yang jadi pertanyaan kita yakin bahwa Allah menciptakan kita Allah menguji kita dan kelak Allah memfonis seluruh kinerja kita yang pada akhirnya Go to hell atau go to Eden Yuk pilih mana Go to hell apa go to Eden Ayo cepat jawab Belum makan malam kan Kelihatan sih Oke ya Nah Pertanyaannya adalah Mungkinkah Allah menciptakan Allah menguji kemudian Allah akan memberikan Apa keputusan di akhirat Masalah tidak berikan panduannya sistem kerjanya Ya gak mungkin lah Ya tidak mungkin Maka di surat 75 dibacakan oleh imam tadi Surat Al-Qiyamah ayat 36 Ayah sabul insanu ayyut raka sudah Apakah manusia mengira bahwa setelah aku menciptakan mereka Aku biarkan mereka begitu saja Tidak Allah tidak membiarkan manusia Anda yang bikin anak saja Punya rasa tanggung jawab Punya tanggung jawab bukan anak-anak Allah -anak Walaupun muka tampang lu Kayaknya laki-laki kurang bertanggung jawab Kelihatan dikit banget gitu jadi anda saja punya anak merasa punya tanggung jawab. Gimana Allah yang mencipta masalah tidak merasa punya tanggung jawab. Anda saja tidak, anda tidak sebagai atasan, anda tidak menugaskan se -se seorang pegawai untuk memenuhi sebuah target, melainkan anda pasti dong berikan juplak dan teklaknya kan. Anda pasti memberikan petunjuk pelaksanaan dan teknis pelaksanaannya kan. Kalau Allah saja bahwa merasa bahwa tidak mungkin sesuatu akan bisa tercapai Kalau tidak ada panduannya Masa anda lebih cerdas dari Allah yang benar aja dong Maka Allah tentu lebih dari itu Maka Allah memberi kita dua hidayah Allah memberi kita apa? Untuk melaksanakan kinerja kita Mencapai target Ahsan tadi Allah berikan kita dua hidayah Pertama hidayah general Hidayah amal yang tidak usah dipelajari Hidayah kauniah Jadi sistem kerja anatomi kita ini namanya hidayah juga Ya, mak hidung kenapa dua lubangnya? Kan you order enggak itu hidung lo. Enggak, emang dari sonoknya begitu. Ya, jadi hidayah, kata hidayah pada Quran itu ada dua makna ya. Pertama, hidayah bersifat general yang tidak usah dipelajari. Ya, Lihat di dalam surat 20 ya, di surat Toha ayat pas 9 50. Ya, ketika terjadi dialog antara Firaun dengan Musa, ya Firaun bertanya, Marabu kumaya Musa?" Siapakah Tuhan kalian berdua wahai Musa? Kala Musa menjawab: Rabbun Alladhi akta Shayin hal kahursum mahade. Beran kami itu yang menciptakan, menyempurnakan ciptaannya, lalu memberi hidayah kepada setiap ciptaannya tadi. Atau lebih enak surat 87 surat al ala Biasa anda hafatu sabihis ya? Ya surat 87 ayat 2 dan 3. Alladhi khalaqa Fasauwa, waladhi kadara fadhah. Ya Allah yang menciptakan, Allah menyempurnakan ciptaannya, lalu Allah memberi ukurannya. Contoh, kenapa kepala lu di atas bukan di bawah? Kenapa perut lu bentuknya kayak gitu? Kan bukan request kan? Dia yang mencipta, dia memberi ukuran, kadarnya hidung. Kenapa lubang dua enggak empat? Dua aja repot gimana empat? Kemudian kemampuan hidung Membaui, membedakan manawang itu namanya apa? Tak hidayah tadi kan? Sistem kerja anatomi yang bersifat otomatik Tidak usah dipelajari Dengan hidayah itu Merpati tidak pernah Mengingkari janjinya Dengan hidayah itu Hanya mengendamodalkan dua sayap Dia terbang dalam keadaan lapar Kembali dalam keadaan kenyang Semua sistem kerja ekosistem alam ini Termasuk kinerja makhluk manusia Diatur oleh hidayah yang pertama yang tidak usah dipelajari Karena otomatik dikasih gratis Salah Allah Jalla wa'ala Berarti anak-anak? Kan saya masih bapak guru loh. Tapi enakan juga gini. Ya cikgu kaya ipin-upin gitu deh. Nah. Ya cegu gitu ya. Kayak ustadz kaya terlalu besar. Cuman ustadz kalau, ustad kalau di arah itu kan guru besar. Di sini ustadz abal-abal dipanggil ustadz lagi. Ya? Jadi jelas ya. Yang kedua adalah hidayah syariah, Hidayah syariah, Hidayah din. Dan ini hanya Allah berikan kepada manusia ya Faham? Nah, hidayah syar'iyah, hidayah din Yang biasa anda selalu minta kepada Allah Setiap hari 17 kali sehari semalam Ihdina syaratan mustaqim Ya ya Allah berilah aku petunjuk kepada jalan yang lurus Jalan yang lurus adalah agama yang lurus Jadi surat 1 ayat 6 kan Juntoknya yang dimaksud jalan lurus itu agama yang lurus Lihat junto, ya di surat 1 ayat juntho nya di surah 6 juntho Surat 6 ayat 161 ya qul innani hadani rabbi ila mustaqim din al-qiyamam millata hanifa katakan muhammad sesungguhnya rabku allah telah memberi aku petunjuk kepada jalan yang lurus yaitu agama yang lurus agama bapakku ibrahim itulah yang kita minta kepada allah dan agama yang lurus itu adalah Islam. Nanti kapan-kapan saya jelaskan yang dimaksudkan agama samawi itu apa sih? Soalnya orang sering bilang begini agama samawi ada tiga ya Yahudi, Nasrani dan Islam itu dongeng tahu? Itu yang ngomong tuh gelo tahu nggak? Tapi nanti kapan-kapan nggak di sini ya? Nanti undang saya lagi ya? <Gilain> Kegirangan aja lagi. <gilain> Baik. Nah hidayah syariah itu kan ada dua ya. Pertama hidayah bayan, hidayah irsyad. Hidayah dimana Allah memberi petunjuk kepada akal secara ilmiah. Yaitu para nabi dan kitab ya. Jadi Allah tidak memberikan kita diuji kemudian diberi keputusan dari kiamat. Melainkan pasti Allah memberikan panduan ya. Ya seperti contoh gini. Anda kalau beli elektronik ada gak user manualnya? Yang masa Allah ciptakan kemalauan lu tidak ada user manualnya Masa Allah ciptakan koping elau Masa Allah tidak kasih user manualnya Sama kan Dan user manual itulah agama kan Apa yang mesti kamu makan Apa yang tidak boleh kamu makan Mana yang boleh kamu dengar Mana yang tidak boleh kamu dengar gitu kan? Maka apa yang, apa yang Allah haramkan Berarti sesuatu tidak baik untuk kita bukan apa, apa yang Allah perintahkan Itu masalah untuk kita bukan Sama dengan user manual juga gitu kan Coba anda beli elektronik kemudian menyalahi uh, apa, Panduan dari user manualnya Rusak gak barang elektronikmu Maka rusaklah dunia manusia Karena meninggalkan panduan ilahi kan Dan panduan Allah itu namanya Din dan din itu Tidak pernah meneliti fitrah Manusia Kan orang suka bilang gini Gue sedang cat, cari jati diri Gue Saya suka tanya terus lu cari di mana Udah ketemu belum Saya kalau nanya agak sinis loh Nanya ke orang Sebalik kalau ibu-ibu, Pak Salim, ibu-ibu ya, kan mulutnya agak manyun gitu kan. <tuk> Pak Salim, uh, saya ini sedang cari jati diri, saya ini punya catat bawaan bisa niru-orang persis loh. Jadi anak kalau ngomong sama saya hati-hati ya. Dan saya gak lupa ketemu saya, pas saya bilang, dulu kamu ketemu saya gini kan gayanya kan. Nah jadi ibu-ibu, saya uh, sedang mencari jati diri tangannya gini ada berliannya kan. <tuk> terus saya bilang, terus udah ketemu bu. Udah sih, di mana? Di training gelok lo ya. Saya bilang, kalau ibu pengen jati, jati, cari jati diri, yaitu Islam, agama. Karena Allah bilang di atas agama itulah Allah jadikan jati diri manusia. Surat 30, surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajah kallidini hanifa, fitratallahi allati fatarannasa alaiha, la tabdila li khalqillah, Dalikal dinul qayyim walakinna aktsarannasi la ya'lamun. Di ayat 29 Allah bilang gini, terjadi kerusakan di bumi ini karena manusia mengikuti hawa nafsunya ya. Lalu Allah beristilusi dari kerusakan itu apa? Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus Kerana kata Allah, di atas agama itulah aku ciptakan fitrah-fitrah jati diri manusia. Maka Nabi memperkuat dengan hadis Bukhari Muslim. Kulu mauludin yuladu al fitrah Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah Itulah agama Kemudian di surat yang sama Ayat 41-42 Allah menyebabkan bahwa Terjadi kerusakan di muka bumi ini Kan disebabkan tangan-tangan kita kan Lihat surat 30 tadi Ya, Ayat 1 Zahar al-fasadu fil bari wal-bari bima kasabat aidin nas Lidhikahum ba'da alladhi amilu la'allahu mirji'ud telah terjadi kerusakan di daratan, di lautan Disebabkan tangan-tangan manusia Lalu aku timpakan sebagian aja Dari perbuatan mereka Jadi asap segala macam kata Allah baru sebagian Itu baru simulasi tunggu aja tanggal mainnya Gue bolak-balik loh Agar kita kembali kepada kebenaran Jadi kita ini sedang diperingatin Diperingati Allah kembali Kembali kemana Allah ingatkan kita jangan Jangan kembali ke lain Ayat 42 Allah bilang, kull sirufil ardi fanzuru suruh mereka jalani muka bumi, lalu mereka perhatikan, kenapa aku membinasakan umat-umat terdahulu, karena mereka merusak agamaku. Maka di ayat 43 Allah bilang, faakim wajhakalidinir kaim maka hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Melkabilayak tiayomulla maradalahuminallah sebelum datang satu hari yakni koid it... tau koid. Apa koit? Ngerti loh Hari yang kamu tidak bisa nolak Bisa gak renegotiasi re soal ajal? Pernah gak ada orang bisa Malaikat, gue bisa gak Minta reschedule gitu Pernah dengar cerita ada orang Minta reschedule soal maut? Gak ada kata Allah Tidak bisa ditolak, maka kembali ke agama Dan pokok dari agama adalah Quran ya Jelas? Dan tadi Allah bilang, saya utus para nabi dan Quran Kitab kan nah, inti dari Quran Kitab terakhir ini pun makanya Pak Mari yang diajari hari inilah dalam kondisi apapun Anda sedang di posisi apapun ya apakah eh, jadi orang Islam hari ini kan namanya umat andilau antara dilema dan galau betul ya. Saya jadi Ustad di Indonesia juga Andilau antara dilema dan galau. Artinya ngomong belak belakan orang tersinggung kan dilema. Saya nggak ngomong, saya galau. Namanya Ustad Andilau antara dilema dan galau. <laughs> ya, Anda juga gitu berpegang kepada agama kata Nabi hari, akhir zaman. Kamu berpegang kepada agama seperti memegang bara api kan dilema kan? Tapi kamu lepasin, kamu akan mendapatkan api yang lebih panas lagi meraka bukan? Ya dilema bukan? Nah. Tetapi sekali lagi bahwa Allah tidak akan menciptakan hati Yang punya masalah siapa? Yang menghadapi masalah tuh apa? Hati kan? Anda tidak usah khawatir Sumber baik itu hati sumber, bu, sumber, sumber, sumber kebaikan itu hati Sumber kebaikan itu hati Berat ringannya masalah itu tergantung hati Merespon sesuatu kan? Makanya kata Nabi Dalam diri manusia ada segumpal daging In saluhat saluhal jasad kullu. Jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh manusia, kinerjanya baik. Wa in fasadat fasadal jasad kullu. Apabila dia rusak maka rusaklah seluruh tubuh manusia. Alawahiyal qalb. Dia adalah hati. Pertanyaannya bila hati rusak, merenovasinya dengan apa? Merecovery dengan apa? Menterapi dengan apa? Allah bilang dengan Quran. Lihat surat 17 Al-Isra ayat 82 Wan unazzila minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa Telah kami turunkan Quran sebagai obat. Di ayat ini Allah tidak tahu yang menjadi objek pengobatan apa enggak dikasih tahu di ayat ini. Apakah kaki, mata atau telinga? Allah jelaskan di surat 10. Surah Yunus ayat 57 yang di, diobati adalah Penyakit yang ada di balik dada Yaitu ha? hati Surat 10 ayat 50 57 ya Surat 10 Yunus ayat 57 Kata Allah apa Ya Ayuhannas Kadaja'atkum ma'u'idhatum mirrabbikum Wasyifa'u lima fisudur Wahudha'u wa rahmatu lil mu'minin Wahai manusia Telah datang pelajaran dari Tuhan kalian Allah bilang pelajaran ma'u'idha artinya manusia itu selalu salah. Ya. Maka Allah tidak biarkan manusia berbuat salah, Allah selalu menurunkan nasihat. Quran itu sumber nasihat ya. Lalu apa fungsi nasihat itu? Kata Allah, syifa'ul lima fis-sudur, sebagai obat penyembuh bagi hati yang berada di balik dada manusia tadi. Problema kehidupan ini datang dari sikap hati, respon hati. Tidak ada yang bisa menyembuhkan hatimu Kecuali yang menciptakan hati Siapa yang menciptakan hati? nah Saya tanya sama Antum Kalau anda kena penyakit liver anda kemana? Ke dokter kan? Begitu dokter mengatakan penyakit anda stadium sekian Dokter bilang kamu harus begini, begini, begini, begini, begini berani bantang gak? Anda yakin dokter profesional gak? Kamu yakin bahwa dokter main-main gak dengan jawabannya? Eh kok diam aja sih loh Ditanya malah diam lagi. Eh hey, saya tanya ulang. Kalau you kenapa penyakit liver, ke dokter bukan? Sirosis misalnya. Kalau sirosis ya? Ya kalau enggak tahu cerita aja sendiri. Uh -uh. Ya, yeah? Anda ke dokter bukan? Uh, dokter mah kan? Penyakit Anda i bla bla bla udah stadium sekian. Kan dokter bilang, "Oh, Anda itu sirosis udah stadium 4B misalnya." Nah, Pengobatannya adalah ya mungkin dioperasi atau ini. Kemudian tapi untuk sementara Anda harus melakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Pertanyaan saya adalah Anda ragu gak dengan jawaban dokter? Gak ragu. Anda tahu dia tahu tentang bidangnya kan? Kemudian semua yang dia advis, yang dia berikan Anda patuhi gak? Bego loh ya. Dokter bisa salah tahu. Boleh jadi dia malpraktek. Mungkinkah Tuhan lebih lebih bodoh daripada doktermu? Yang bikin lu bego apa? Masa dokter lu percaya? Quran lu gak percaya? Miring gak lu ke kanan? Itu resikonya gak diama gue gitu lo, Karena gue sendiri sedang galau. Melihat sikap kita yang gak bijak terhadap Quran gitu lo, ya Sakit hati gak? Jadi kalau sakit hati itu masalah lo deh ya. Saya berusaha menghadirkan sejelas mungkin agar tidak ada kerancuan. Sebab islam tidak ada ruang abu-abu ya. Hanya putih, hitam, hitam, putih gak ada dust cari sesuatu pakai sini, jangan ada dusta di darah kita ya Faham? Jadi coba anda ke dokter, anda begitu percaya sama dokter Anda patuhi semua aturan dokter Anda gak bisa gak pernah ada bilang Hari Gende, ngikutin Allah Gak pernah menginginkan itu kan Tapi berapa banyak orang ketika kita jelaskan Itu haram, itu gak boleh Yang wajibnya begini Hari Gende, suruh ikut Quran Apa kata iblis? Wow Apa kata Iblis? Lu gue banget gitu loh <tuh> Ada lihat respon Iblis kayak apa? Kira-kira ketika dia bilang Hari gede ngikutin Quran Apa kata dunia? Apa kata Iblis? Iblis ambil salto mengatakan Wow Gue gak bayang lu sesesat itu loh Bahkan Iblis mungkin gala-gala kepala Kesesatan lu gak ada di proposal gue tahu <tuh> Gue dulu minta ke Allah nyesatin Allah. Ternyata sebelum gue sesatin, lu udah sesat duluan. Sekarang dia nggak sesat, gitu loh. Waliauzubillah ya. Ada seperti itu, ya. Ada yang bilang gini, Pak Salim, saya baca Quran, tapi Quran kok nggak masuk akal ya? Saya bilang, iyalah akal ibu. Masuk tuh di akal saya, saya bilang. Iya bu, emang lobang akal ibu kan kecil, makanya gak masuk. Coba ibu kasih kunci kegedean, lobang pintu kekecil, yang gak masuk lah seperti akal ibu. tuh setannya. tanya, bermasalah kurang apa otak ibu? Kata ibu, waduh. Jadi murid saya ibu-ibu kan, saya bilang gini, Pak Salim gila ya. Saya bilang, iya saya gila beneran, ibu benar-benar gila saya bilang. Haaah. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Saya tidak akan beranggapan saya dukung dibilang saya bilang gila gitu kan saya bilang kan saya jawabnya selangian aja santai aja saya bilang iyalah otak ibu gitu ya yang bermasalah otak ibu bukan Qurannya kenapa setan yang ciptakan otak ibu siapa Allah yang nurun Qur'an siapa Allah guru aja tidak mungkin kasih metode yang ibu enggak faham padahal dia enggak tahu kemampuan alat ibu faham guru apakah guru itu ketika mengajar tahu enggak kemampuan intelektual anak-anaknya dia enggak tahu Allah kan menciptakan otak ibu. Yang nurunin Quran untuk panduan ibu. Masa gak matching sih bu? Berarti otak ibu tuh yang bermasalah. Sakit hati gak ibu-ibu? <tik> <tik> ya gak mungkin lah. Jelas? Coba lihat surat 55 ayat 1 dan sampai 4. ar rahman al-lamal Qur'an khalaqal insana al-lamahul bayan Allah itu Ar-Rahman yang menurunkan Quran, yang menciptakan Allah ama otak Allah, yang ciptakan lisan Allah. Masa antara ciptaan dan panduan gak macing? Ya gak mungkin lah. Persoalannya pada Allah, bukan pada panduan. Ngerti? Faham? Ada yang bilang gini, Pak Salim, kok kenapa kita susah menghafal Quran ya? Saya bilang gak mungkin susah bu. Quran gak menusahkan, ibu yang gak punya kemauan, nggak pak, saya udah coba dulu saya pertama ngajar di sini tujuh tahun yang lalu, saya kasih kuliah dua setiap minggu dia udah 7 tahun di sini mungkin Ustad terlama di Al Azhar, ada nenek-nenek orang awak nanya begini, Ustaz Salim, uh, dia nanya pakai dialek Padang kan, uh, uh, Ustaz Salim, uh, Ambo Mbok menanya, ya? saya bilang, es eh, lah, Mbok apa yang mau ditanya, saya bilang. Nah, uh, uh, dia tanya gini, e, kalau kita mau ke bulan, uh, wuduhnya gimana? Uh, uh, saya tanya, bu, emang ibu mau ke bulan? Enggak, gak usah nanya. Nanya di bumi aja dulu, jangan nanya di bulan. Yang bumi aja banyak urusan, nanya di bulan loh, bu. Uh, ya, yeah? saya orangnya kayak gitu, bu. Nanya penting-penting aja. Nanti kalau ibu ditelepon, jadi astronot tua. Baru saya ajarin ya. Uh, uh. Nanti yang di bumi, -bumi aja, nanya gak mudah-mudah yang dulu. Jangan di langit dulu, ya. Yeah? Nenek, tidak ada astronot yang mau ambil ibu menemani dia ke bulan, tak mungkin bu. Tadi ah, ah. tak usah nanya di bulan. Nanya di bumi-bumi aja dulu. Tak usah nanya yang bikin repot. Tadi nah, bilang. Ah. Ah. Lalu ibu-ibu itu bilang, e, "Yelah, ya saya balik pertanyaan saya ya. Ah. Ah, boleh, saya biar ya. silakan, silakan jawab ya. Tanya saja, setelah jauh saya bilang. Ustaz, eh, kenapa Quran itu kok susah dimengerti ya, bu? Pertanyaan dibalik. Salah pertanyaan ibu pak salim kenapa saya kok tidak memahami qurannya beda dong pertanyaannya kenapa quran kok susah difahami berarti qurannya bermasalah bu padahal masalah di ibu pertanyaan dibalik tuh nenek-nenek suruh balik pertanyaannya <risas> balik tanya ulang pak salim kenapa saya kok tidak ngerti quran nah, baru saya jawab itu baru pertanyaan bener ya saya bilang bu Masa Allah bohong? Emang Allah itu calon pil kadal. Calon bupati yang di pil kadal, ya? Yang yang calon pemimpinnya kadal. Yang milih kadal wajar kalau nanti pemimpin kadalin. Itu namanya pil kadal. Ya gak mungkin lah Allah gombal. Allah bilang di surat 54 empat kali lo, bayangin. Ayat 17, ayat 22. Ayat 32, ayat 40 Kecepatannya Kan waktu saya singkat loh, tinggal 4 menit Allah ulang 4 kali apa? Walakadaya sarnal qur'ana lizzikrifahal mimudakir Sungguh aku Allah telah memudahkan quran Bagi yang mengambil peringatan Siapakah yang mengambil pelajaran dari Al Quran ini? Allah bilang lakat sungguh Quran ini sudah aku permudah Jelas? Jadi Allah bilang sungguh Quran ini sudah aku permudah Faham? Bagi yang mau mengambil pelajaran Adakah yang mau mengambil pelajaran? Pertanyaan saya Lo yakin sama kata Tuhan Allah? Hei cepat jawab Yakin gak lo? Jawaban Anda sendiri tidak meyakinkan saya Masalah <SILENCIO> <SILENCIO> Jelas ya Kita harus yakin bahwa Quran itu udah mudah Ya Al-Quran itu udah mudah Maka terakhir e, Maka cara berintah dengan Quran Di tiga menit yang terakhir saya katakan pertama Yang namanya Kira'ah ya Baca saja Usahakan memperlancar Kenapa kalau anda selalu bersama kurang tiap hari Saya tanya Kalau anda bertemu dengan seseorang Anda selalu bersama seorang Dan setiap detik anda dibayar Mau gak lo anda bersama dia Saya tanya, kor jawabannya Jangan satu-satu lo, Gue gak butuh satu-satu, gue butuh semuanya Saya tanya sama lo Kalau anda, ini andai kata ada orang menawarkan anda Untuk bersama dia selamanya Dan setiap detik dia bayar Mau gak lo bersama dia Dasar matrik lo ya Orasa dunia je lu jawab Iya dasar matahari ketahuan yang ubat dunia nih Lah bagaimana kata Nabi Harfun asyara Hasanat Satu huruf sepuluh kebaikan Anda masih ragu kepada Tuhan dan Nabi mu? Jadi anda baca saja Udah dapat bonus Anda kalau diminta lembur satu hari seratus ribu Mau gak lo? <tuh aruh> Tahu jawabannya Bu Katakanlah orang yang nawarin anda itu Orang yang jujur Bisa mati gak? Mati kan? Tuhanmu mati enggak? Nah, maka bersama baca. Yang kedua apa? Tilawah ya. Tilawah itu kalau ikhra tidak butuh, tidak butuh arti ya. Baca aja sebagai ibadah untuk menenangkan hati. Yang kedua tilawah eh, apa? Untuk apa, menjaga lisat agar sibuk dengan ayat Allah ya. Yang kedua tilawah tilawah itu adalah untuk memahami hati, menambah keimanan. Ya, maka Nabi datang kepada para sahabat ayat lu alim membacakan maksudnya mengajarkan. Dengan pemahaman dan orang yang memahami Quran itu biasanya imannya bertambah. Lihat surat 8 ayat 2. Inna melmu idza dukir wa julat qulubum wa idza tu alaihim ayatu zaddatum imana. Artinya kalau anda baca Arabnya saja enggak mengerti kan iman enggak nambah dong. Faham? Maka anda perlu pasal yang kedua tilawah memahami maknanya, ya membaca terjemahannya minimal maka akan bertambah keimanan. Coba anda baca. Waktunya Alfat yang sekarang nggak ngerti-ngerti juga kan, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan ada nilai gitu. Nah, kita pas ke yang ketiga, eh, kedua, yang paling terayat apa berusaha untuk menghafalnya, berusaha untuk menghafalnya. Itu bagian pertama dari bersama selamanya, bersamanya selamanya. Sanggup minta diundang, tapi ini masih ada sisi kedua loh. Karena, kan saya harus jujur, judul itu terlalu sedikit, tapi pembahasannya banyak. Itu baru awalnya, masih ada sisi yang kedua. Sekali lagi saya gak minta diundang. <risas> tapi saya cuman beritahu, masih ada sisi yang kedua dari materi ini. <laughs> Oke? Okay? Baik, pas. Jadi kalau saya suka ditanya, Pak Salim, kalau undang Bapak syaratnya apa? Pertama, gak boleh telat, karena saya selalu on time kemana-mana. Yang kedua kalau jamnya sudah segitu, maksa saya 1 juta, saya gak terima pak, emang udah selepas, e, jadi ja, e, mulainya kan, sampai katanya jam 8.30, maka materi selesai, materi belum selesai, bagian pertama udah selesai, sekali lagi panitia, saya tidak maksa, saya tidak minta diundang lagi, <l� biomua> <tubu popping> tapi saya hanya bilang, materi ini masih ada sambungannya, oke, okay? saya kira kita break dulu, untuk tanya jawab ya, Ah, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah show, belum dibuka bapak. <tongan> Pak Sudirman, apa kabar? Fresh <tongan> ya Pak Sudirman ya. Setelah kita simak masya Allah nih malam ini bahagia semua nih kayaknya nih ya. Oke, pertanyaan pertama dari Brother Sa'id dulu Pak Sudirman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Udah saya Udah. Udah, tahu maksud Bapak. Ada ah, ah. <tis> ah, ah. terus poinnya apa? Uh -uh. Baik. Waalaikumsalam uh -huh. warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman. Rupanya Pak Sudirman itu terkena racunnya jil. Jamaah iblis lebih liar. Lnya double. Saya pernah ngikut sebuah kajian di Gatsubroto, uh, profesor tapi profesor itu udah mati sih. Uh, saya kalau diminta minta ampun untuk dia karena dia gak bertobat dari kesesatannya masalahnya. Dia bilang gini Kita tidak usah mencela iblis Kerana iblis itu tidak mau bukan Dia bukan membangkang sujud kepada Allah Tapi dia membangkang sujud kepada Adam Berarti iblis itu sudah menjaga kemurnian tauhidnya. Terus saya tanya Kok iblis, Bapak lebih tahu hati iblis daripada Allah? Emang iblis kasih tahu Bapak ya? Saya tanya yang suruh iblis sujud siapa? Allah kan? Mungkinkah sebuah perintah Allah bertentangan dengan tujuan penciptaan? Tak mungkin. Maka makna sujud di sini bukan taubat, bukan pengibadahan, bukan penghambaan, tapi takrimah pemuliaan. Bukan penghambaan. Tidak semua kata sujud Mazhar mengedut ibadah. Itu pertama. Yang kedua berkali-kali dalam Quran Allah menjelaskan iblis sujud bukan kerana dia menyerah kemudian tauhidnya tetapi katalah aba ang, angku sombong coba dia lihat. Allah bertanya di surat 7 coba lihat ayat 12 ma manaaka alla tasjuda id amartuk iblis ngapain lu kagak sujud ketika gue suruh lu sujud apa kata iblis ana khairum saya lebih baik dari dia khalaqtani min saya kan engkau ciptakan dari api jadi alasan iblis tidak sujud bukan menjaga kemurnian tauhidnya Bukan karena tidak mau mencederai akidahnya Tetapi dia menolak karena apongah dan sombong kan Terus saya tanya sama profesor Masa anda lebih tahu hati iblis Daripada Allah sih Yang kedua berarti anda menuduh Allah zalim dong Masa orang bertahui kok dihukum Kok anda lebih adil dari Allah Pertanyaannya terjadi dialog Antara Allah dengan iblis emang anda di sana Atau iblis kasih tahu anda Kok anda lebih tahu dari Allah gitu loh Eh, sesudah itu ibu-ibu pada bilang gini Kan saya bandang lebar salih Itu profesor tidak hafal Quran Saya bilang ayat ini contoh ayat ini Biga limpungan dia Saya bilang anda itu kan profesor tukang sunat Saya bilang anda itu bukan cendekiawan Cendawan tahu Tahu cendawan? Ya bikin rusak Saya bilang kok Allah, ada lebih tahu dari Allah gitu loh. Padahal proses itu anda kan belum tercipta Berarti Allah lebih bodoh Anda lebih tahu daripada Allah dong ternyata anda tercita belakangan tahu kejadian masa lalu melebihi Allah berarti anda hebat lo ya daripada Allah maka muncul pertanyaan saya lu itu lebih tahu dari Allah apa lu dia dendaknya setan ya iblis tidak sujud bukan menjaga kemurnian tauhidnya bukan karena dia enggan sujud kepada makhluk kita tahu bahwa mungkinkah Allah itu ambigu dalam ketetapannya dia melarang kita tidak boleh berbuat syirik Tapi dia menyuruh kita mempersetukannya pada yang sama Mungkin enggak? Allah enggak mungkin mencelah-mencelah ke pemimpin Allah kali Jangan marah ya Faham? Uh -uh. Jadi baca ayat, jangan satu potong ayat Faham? Namanya tukang sunat Jadi anda tuduh Allah zalim Anda lebih tahu dari Allah Ya dan sebagainya. Sekali lagi iblis tidak sujud bukan kerana menjaga ketahuhidannya, tapi arogansinya. Ya, karena kesombongannya, karena keengganannya. Sebab seorang hamba Tuhan suruh apa saja, enggak usananya numpang kok ngotot. Ya anda kata Tuhan suruh apa saja, enggak usananya nanya kan seharusnya seorang hamba kan seperti itu. Ya, gak usananya. Ya Tuhan, kenapa aku disuruh sujud kepada Adam? Kan aku datang depan. Apakah kalau andai kata saya di situ sapatisnya letup, sudah menumpang melotot kentut pula kau. Pakai dialek Medan kan? Eh sudah menumpang melotot kentut pula kau. Ah. Jadi sekali lagi Allah tidak mungkin ambigu. Satu sisi dia melarang kita berbuat syirik. Tapi pada waktu yang sama dia perintahkan sesuatu yang berindikasikan kecirikan-kecirikan. Allah kan gak demikian Pak Sudirman. Itu otak bapak yang menjamur itu. Ini <San> Di, perlu dirukyah nih. Ini jadi Pak Sudirman perlu dirukyah ini. Iya kan? <San> itu satu ya. Udah nggak usah bantah dulu. Tenang dulu ah. <San> itu, itu itu pertama ya. Jadi sekali lagi intinya iblis bukan menjaga kemurnian tauhidnya. Saya ulangi satu. Allah tidak mungkin ambigu. Quran tidak mungkin ambigu. Di surat tempat ayat 82, apalaiyah tadabburun al Quran. Walaukan aman enda gairilla lawa jadovif tilavan kathira. Apa mereka tidak mentadburi Quran? Andaikan Quran datang dari bukan sisi Allah selain Allah, pasti terjadi kontradiksi yang banyak ambiguitas. Dan Allah tidak memiliki sifat ambiguitas tadi. Faham? Allah melarang syirik. Tidak mungkin Allah menyuruh sesuatu menyalahi larangannya. Maka sujud di sini bukan maknanya tabudi, bukan penghambaan, tetapi adalah takrumah pemuliaan saja. Menunjukkan Adam lebih mulia daripada iblis itu maksudnya, bukan penghambaan. Kedua, iblis menolak bukan kerana ingin menjaga kemurnian tauhidnya, bukan kerana ingin menjaga ke apa itu ke kelurusan akhiratnya, tetapi kerana arogansinya. Udah gitu dendam, dendamlah pakai tujuan lagi. Adam kan tak pernah salah kan? Coba lihat iblis itu jahat nggak? Dia diusir dari surga bukan gara-gara adam kan urusan dia sama Allah bukan tapi apa katanya? Fabima akhuaitanilah akudan dalham suratakal mustaqim ayat 16 yang tadi surat 7 ya Tuhan kerana aku sudah difonis sesat coba lihat iblis sesat ngaku sesat jil sesat nggak ngaku-ngaku coba heran saya. Apa kata Iblis? Lah aku, dana, aku pasti menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus Sejahat-jahatnya Iblis Iblis mengatakan kebenaran cuma satu Datang dari Allah, itulah Islam Orang Jil mengatakan semua agama benar Kira-kira Iblis pingsan gak? <risas> Apa kata Iblis? Gue tuh ada didikan gua Ternyata lu lebih jahat dari gue ya. Lanjutkan. Bersama Wajaw. kita bisa. Oke, diskusinya asik Pak Sudirman ya. Oke. Oke. Ini untuk meluruskan ini rukun ini rukun tingkat tinggi ini. Pemahaman <laughs> setannya tidak memasuki pikiran Pak A, Pak A Sudirman dan kawan-kawan ini. Karena ini syubhat. Paham? Nah, itu pertama. Tadi kedua apa tadi? Iya. Ya mengatakan e, ya Tuhanku boleh dong. Dalam Quran ya Rabbi. Rabbi Rabbi a'udzu an ashkura nikmatakal lati. Arab itu juga bermakna maksudnya Tuhan. Ya. Kita ucapkan Tuhan selama itikannya Allah, no problem dong. Jelas ya? Mengatakan Allah lebih utama. Mengatakan zat yang di atas boleh dong. Bukankah Nabi pernah bertanya kepada seorang budak wanita, "Di mana Allah di atas?" kenapa? Kemudian apa? Zainab binti Jahsy ketika bercara dengan para para istri Nabi apa? Kalian dinikahkan oleh saudara-saudara kalian dengan Nabi, sementara aku dinikahkan oleh Allah dari langit di atas langit sana. Karena apa? Nabi menikahi Zainab binti Jahsi atas dengan dengan dengan dengan perintah dari Quran dari Allah kan? Nah, jadi itu contoh. Jadi mengatakan Allah yang di atas boleh karena di, di atas Allah di atas Allah bukan? Allah di atas. Bahawa Allah berada di atas zat yang berada di atas, yaitu maksudnya Allah. Tapi kalau zat yang ada di atas, tapi lebih supaya tidak syubhat, bilang Allah Maha yang berada di atas langit. Aman kan? Itu lebih aman supaya tidak usah interpretasi macam-macam. Maksud Pak Sudirman ngapain kalau jelas lebih hemat? Kenapa anda hemat yang merusak merusak makna gitu kan? Begitu kan Pak? Ha -ha. Jadi kita ikut Pak Sudirman aja leh. Mulai hari ini lebih banyak menggunakan kata Allah daripada kata Tuhan. Okay. Supaya menghindari sedini mungkin tashabuh, penyerupaan dengan orang-orang non muslim kan. Oh my god, ya Tuhan kak ya, ya Tuhan bapak kami. Nah seperti itulah kira-kira ya. Nah seperti itulah kira-kira untuk tidak nyamain. Lebih utama tentu menggunakan lafad yang sahih, yang tidak ada lagi. Yaitu A, Allahu subhanahu wa ta'ala misalnya. Jelas ya? Oke, okay, dari sister side bertanya silakan. Sister side, dari sister side nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, uh, saya mau nanya. Nanya aja langsung, enggak usah bilang mau nanya kecuali mau protes. Yes, yeah, satu ya, yes. Kita ini nak tanya jawab supaya menghemat waktu. Kalau mau nanya kalau ngasih tahu kecuali protes ya. Ah, uh, uh. uh, langsung aja nanya, enggak usah bilang saya mau tanya. Kan sudah tahu tanya jawab. Uh, uh. Pengalaman Ustad nih. Uh -huh. uh, apa yang membuat Ustadz itu paling uh, berkesan gitu bersama dengan Quran baik buruknya baik momennya ya iya oke okay. yang kedua uh, gimana sih caranya Ustadz menjaga bersama selamanya dengan dia baik nice terima kasih Barokah Alhamdulillah ya saya dikaruniai ibu dan bapak yang hafal Quran jadi sejak kecil saya suka mendengarkan Quran. Ibu saya kalau negur aja saja gini Mana dalilnya nak? Jadi saya terbiasa hidup dengan dalil Bapak saya kalau saya Bantah suka nanya, mana dalilnya nak? Terus saya tanya, gak usah pakai dalil Saya tanya Terus katanya, bagaimana tanggung jawabnya depan Allah Kalau kamu tidak pernah berdalil dengan hujahnya? Faham? Jadi saya terbiasa sejak kecil sejak dididik itu selalu berpikir Berbicara berdasarkan dalil Sehingga saya kecil Ibu saya suka melatih kami untuk menghafal Quran misalnya. Tulis saya suka marah-marah sama ibu saya gini. Mah kenapa sih saya kok dipaksa-paksa suruh baca Quran hafal gitu. Ibu saya bilang. Ibu saya bilang apa? Guru di sekolah itu orang upahan nak. Saya jadi ibumu pilihan. Guru di sekolah itu adalah orang cari kerjaan. Saya jadi ibumu, saya dikasih kerjaan sama Allah. Saya bilang kenapa gitu. Ibu saya kan hafal Quran, dia bilang tuh surat 42. Ayat 49 50. Apa kata ibu saya bahwa dalil itu saya teringat sampai sekarang ya. Walillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma Allah pemilik langit dan bumi. Demi Allah, Allah tidak salah menjadikan aku ibumu anakku dan Allah tidak salah memilih engkau jadi anakku. Sejahat apapun engkau, aku berdoa ya Allah, ini asetku. Suamiku adalah mitraku. Artinya mitra kalau cocok lanjutkan. Kalau enggak cukup sampai di sini. Tapi anakku adalah asetku ya Allah. Apapun terjadi, aku akan menjaga asetku. Aku jual kepada Allah untuk meraih surgaku. Oleh karena itu, saya ingin hari kiamat ketika Allah bertanya kepada kalian jadi ayat tadi ya. Allah memberi anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Ya? Allah memberi anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Itu yang ibu saya bilang. Saya jadi ibu adalah pilihan. Kerana Allah menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Berarti Allah kasih aku kerjaan dong. Sementara guru-guru itu orang upahan. Dia cari gaji. Tidak ada gaji berhenti jadi guru dia. Dia cari kerjaan. Ada kerjaan baik dia cari lebih baik. Tapi sampai kiamat aku tidak akan melepaskan pekerjaan ini. Maka ibu saya bilang gini. Nak, kalau hari kiamat betapa bangga aku di hadapan Tuhanku ketika ditanya. Dari siapa engkau pertama kali mengenal nama Tuhanmu? Kalian menjawab dari ayah dan ibuku. Maka satu belunggun neraka telah lepas dari kami. Ketika Allah bertanya dari siapa engkau pertama kali mengenal ayat-ayatku? Lalu kalian menjawab dari ayah dan ibuku. Wallahi demi Allah. Dua ikatan akan lepas dari kami di adat neraka tadi. Terus seperti itu. Lalu saya termotivasi. Lalu kalau saya marah, saya bilang gini, hari ini saya gak ngaji. Ibu saya sedih, tidak marah. Ibu saya kan jarang marah ya, bapak saya jarang marah. Kenapa? E, kenapa murung? Kalau hari ini kematian datang menemuiku, dan aku tidak menjalankan kewajiban mengajari anakku hari ini, lalu Allah tanya, apa yang kamu lakukan untuk anakmu hari ini, dan aku tidak bisa menjawab, maka aku pasti akan diadab oleh Tuhanku. Maka aku memeluk bapak dan ibuku. Aku bilang demi Allah aku tidak ingin masuk neraka. Lalu aku duduk menghafal Quran. Ya Contoh seperti itu. Artinya apa? Bahwa itu dibiasakan dari kecil. Artinya tergantung siapa yang nanam. Jadi ini bagi ibu-ibu bapak, bapak muda ya. Anda boleh bodoh tapi jangan mewariskan kebodohan ya. Eh, Sinis ya? Iya sih kadang-kadang kita mesti sinis pada diri kita sendiri. Daripada di sinis-sinis akhirat. Saya lihat anda kan masih bodoh agama dong. Wajar lah ngaku aja nggak usah nggak usah dusta di neraka kita kan gak sabar-sabar sih kali. Kalau basa bisa dikerikan basi keracunan mati tahu. Jelas ya. Jadi Sasuka bilang jangan pernah mewariskan kebodohan. Bap Bapak Sasuka bilang gini. Nak, ini kenapa motivasi orang tutup penting di awal. Nak, demi Allah saya tidak mungkin jadi nabi. Dan demi Allah nutfas saya tidak mungkin melahirkan nabi. Abdullah bin Abdul Muttalib laki-laki terakhir yang nutfahnya mengandung nubuwah. Ibumu tidak mungkin menjadi nabi karena dia perempuan dan tidak mungkin melahirkan nabi karena Aminah binti Abdul Wahhab adalah manusia ter wanita terakhir yang mengandung nubuwah. Tapi demi Allah anakku, saya berdoa kepada Allah masih bisa melahirkan seorang atau dua orang pewaris para nabi. Itu motivasi yang selalu saya dapatkan yang selalu diberikan oleh ibu saya, diberikan oleh bapak saya sehingga saya seperti ini. Dulu saya kecil saya jago komentator bola, Pak. Ibu bayangkan kalau saya di komentator bola seru enggak? Seru kan? Ini supaya jadi motivasi orang tua ya, gimana cara menegur anak yang salah gitu. Begitu eh bapak saya dikasih tahu itu saya komentator gitu. begitu saya kasih tahu gini, Pak, gimana komentator saya soal bola. Bapak saya menitikkan hormat coba. Saya kira bapak saya bangga sama anaknya ya Lalu saya bilang bagus kan Bapak saya membelai saya lalu berkata gini Nak setiap saat aku berdoa agar Allah memberikan kefasihan lisanmu Tapi bukan untuk menjadi komentator bola nak Untuk menuju manusia kepada kepada kebenaran Quran dan sunnah anakku Bapak saya gak bilang besok tidak usah jadi komentator itu Kemudian besok di sekolah Jadi gak? Gak jadi e, Pak MD siap-siap untuk jadi komentator bola Gak jadi Kenapa? Bapakku tidak mendoakan lisanku Untuk komentator bola nah, Jadi uh, itulah dibangunkan Motivasi oleh orang tua, ini pengalaman Saya gak bilang bapak ibu saya paling bagus kan? Tapi itu cara, kan dia nanya pengalaman kan? Jadi sejak awal kami sudah Berinteraksi dengan Quran secara dimotivasi seperti itu Bapak saya gak maksa, ibu saya gak maksa Tetapi mereka memberi motivasi aja Itu contoh, yang kedua Kemudian kita sendiri harus terbiasa ya Terbiasa berusaha jadi uh, uh, Seperti tadi, kalau anda merasa anda butuh Ya tentu, harus, anda pertanyaan uh, Seseorang akan bersama sesuatu Kalau dia merasa butuh bukan Nah pertanyaannya Jadikan Quran itu kebutuhan Jadikan Quran itu kebutuhan Kenapa? Hari ini kamu butuh, sementara kamu butuh Sampai ajal menjemput pun Kamu akan butuh Quran Dan hari kiamat, kamu pasti butuh syafaatnya Al-Quran Maka pertama, jadikan bahwa Quran kita butuh Kita butuh Quran, bukan Quran butuh kita Quran menjadi mulia bukan kerana anda Tapi anda mulia kerana Quran Bapak saya selalu bilang, demi Allah Islam tidak pernah menambah kemuliaan kerana mu anakku Tetapi engkau dimuliakan Allah kerana Islam Maka berperanglah pada Islam Quran tidak menjadi mulia keranamu Tapi demi Allah engkau mulia kerana Quran anakku Seperti itu Motivasi yang seharusnya diberikan oleh Setiap orang tua kepada anak-anaknya Maka saya kalau lihat bapak-bapak muda Di mana-mana gitu ya, saya bersyukur sekali Kenapa? Mereka bukan ayah saya Sebab kalau mereka ayah saya ceritanya lain masalahnya Dan Itu kan sentilan ya Sentilan-sentilun kira-kira gitu Nah itu Selesai setel... ya, tidak ada pertanyaan Karena sudah selesai jamnya kan Sampai jam berapa sih? Ya. Oh, sampai jam 9 ya. Oke, okay. pokoknya cuma neng selesai ya. Ah, nggak boleh lagi. Jadi intinya, mari jadikan Quran itu kebutuhan. Hari ini kita butuh, sebab kamu tidak mungkin tidak punya masalah. Yang mentakdirkan masalah adalah Allah. Sementara Allah tidak pernah punya masalah, dan Dia bisa membantu masalahmu. Pintu masuknya Quran. Di sana Allah menjelaskan sebagaimana engkau keluar dari masalahmu. Faham? Maka nah, mulai hari ini jadikan jiwa Anda butuh Al-Qur'an. Al-Qur'an menghilangkan kehausan. Qur'an menghilangkan lapar rohani kita. Subhanallah, untung rohani kita enggak lapar seperti jasmani. Dan itu Allah jadikan fitnah ujian bagi kita. Allah sengaja membuat rasa lapar pada rohani tidak terasa. Karena itulah ujian bagi orang-orang mukmin. Itu bagian dari apa yang dikatakan Allah di dalam surah 2:3 Amal Surat 29 ayat 2 dan 3. Hasiban Nasu ayat teraku ayakulu amanawahulayyuftanun. Apa kalian mengira wahai manusia Bahwa kalau kan mengatakan telah beriman tidak saya uji lebih dulu dan ketidak terasa lapar itu pada rohani kita itu juga adalah ujian bagi orang beriman. Sahamana anak. anak Ya sudah cukup sampai di situ. Itu termasuk yang e, cara menjaga bagaimana untuk bisa selalu bersamanya ya? Nah, bagaimana cara menghafal? Ya. Uh, uh, jadi gini, cara hafal gini, gampang aja gini. Pertama pakai mushaf satu aja. cari proses pertama gini, pindahkan dari Quran ke mata gitu. Jadi jangan ganti mushaf ya, dipegang aja gitu. Dibaca, kalau Anda bikin target hafal, kan saya belum uh, belum jelaskan pasti kedua, tapi gak apa-apa kan udah telah ditanya. Jadi, jadi kasih bocorannya aja. Jadi gini, pertama jangan ganti musraf Lalu bikin target Dengan kemampuan IQ saya yang sedang-sedang saja Kira-kira kemampuan saya cara menghafal Kira-kira berapa lama? Ya taruh 3 bulan lah, misalnya just 30 Faham? Nah 3 bulan berarti berapa hari? 90 Taruh lah ini bagi yang IQ-nya rada-rada bawah gitu ya Ini yang, yang paling rendah lah 3 bulan gitu Dibagi dua aja Berarti 90 hari Berarti 45 hari Anda baca aja gak usah hafal Habis lohor baca Habis terus diulang, berarti 5 hari kan Coba 5 x 45 Berapa kali Anda baca? Eh cepat Udah lupa matematika ya 5 x 45 Berapa kali? 150 Masa iya seratu dua kamar anda baca enggak setengah hafal Faham? Nah hari ke hari ke 46 mulai hafal satu-satu Masuk, caranya apa? Baca satu ayat ulang-ulang 20 kali, contoh Amma yata sa'alun Amma yata, seikian orang gila enggak apa-apa <laughs> Gini aja, aja amma yata sa'alun Amma yata sa'alun 20, tambah lagi yang kedua Ya terusnya, nah kemudian bagaimana cara ngikatnya, rajin sholat malam, lalu baca itu ayat itu cara mengikatnya, lama-lama-lama tadi kan dari apa dari Quran pindah ke mata kan dari mata pindah ke ingatan, ingatan pindah ke mulut, makanya bacanya lancar-lancar aja, susah ya, iya sih neraka kan di bawah, surga di atas mana ada orang ke atas menak melihat-lihat lusun samping nggak mungkin keles. Quran itu mudah kemampuan kita terbatas kan saya tanya, tadi sudah saya terangkan Quran mudah gak? ini sulitnya pada Quran pada semangat kita tadi kalau saya bicara motivasi duniawi kayak Mario Teguh tidak ada yang meragukan gue bisa kelihatan sih <laughs> tapi kalau begitu bicara Quran cara hafal wow betul kan? begitu kita lihat motivasi motivasi di dunia itu langsung kita bilang gue bisa gue bisa betul kan kelihatan sih syahwat dunianya kentara sekali <tuh> tapi begitu hafal Qur'an <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> ada mulai aja gimana bisa ya optimis ya apa kata Nabi Yakub kepada wa La tay asomirauhilah walayak silal kamil kafirin apa kata Nabi Ya'ub ketika memotivasi anaknya untuk menemukan Yusuf Jangan pernah berputus asa Dan rahmat Allah Bu mencari Yusuf Yang tidak jelas sering banyak lebih sulit Dari hafal Quran tahu Faham? Melunjukkan bahawa Tadi Al-Quran rahmat bukan? Maka jangan pernah Putus asa Faham? Jadi begitu mendengar kita ha punya keyakinan. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Masa Anda kalau lari maraton bisa? Padahal dapat gajinya, dapat hadiah cuma 25 juta kan? Begitu balik di, di apa? dirampok orang mati lagi dibunuh kan? Sementara kalau hafal Quran targetnya surga kan? Dasar loh ya. Urusan dunia aja nyamuk kayak XL. Urusan akhirat lemot. Jelas ya? Nah, seperti itu ya mau motivasi namanya motivasi itu harus tenang kan kadang-kadang memarahi juga motivasi kan eh saya gaya motivasi orang beda suka marahin orang marah itu motivasi juga enggak jangan coba-coba bohong sama gue itu psikolog lo saya tuh S2 bisa melakukan analisis tahu. <laughs> Masya Allah. Tadi gak bisa bohong, stade. Nah, mata lu ketahuan. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Mungkin masih bisa ada pertanyaan lagi dari Brother Side. Oke, okay, ini pertanyaan terakhir ya. Karena uh, Masya Allah ya, diskusi ini begitu mengalirnya. gitu. Cair sekali ya, ya Masya silakan. Allah. Uh, waktunya. Jadi silakan yang terakhir side, nanti uh, sambil ini dijawab, mungkin sister saya bisa langsung turun ke bawah. Silahkan, uh, uh, seperti ini. biasa uh, ke Aula Bawah di sebelah tangga langsung turun tangga langsung ke arah kanan, kanan dalam di Aula Bawah tepat di bawah uh, ruang masjid utama Al-Azhar. Silakan mau bertanya. Oke tunggu micnya dulu. Tolong sebutkan namanya ya mas ya. Gak usah muter-muter nanyanya ya langsung aja tuduk pen gak usah bilang nanya-nanya langsung. <laughs> uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al Akbar. Siapa? Al Akbar. Al Akbar. Iya. Barokallahu fik. Silakan. Siapa manggil Ustaz apa Cegu? Cegu aja. Oh, Chego aja. Cikgu. Tadinya enggak mau dipanggil Ustaz ah. ya. Ah, ah. Ini pertanyaan saya tentang keberadaan surga dan neraka. Apakah seorang mus se semua muslim akan masuk neraka dulu atau masuk surga? Di sini di surat al invitar Ayat 14 sampai 16 dijelaskan Saya enggak hafal bahasa Arabnya ya, terjemahnya aja Ustaz Eh cikgu maaf <laughs> Ayat 14 Dan sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat jahat Al-Fujar atau Durhaka benar-benar berada dalam neraka Ayat ke-15 Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan Dan ayat ke-16 Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu dan di sini saya diragukan dengan sebuah hadis Bukhari Yang yang berbunyi Hadis riwayat Bukhari yang keempat-empat Dan Muslim 193 Dikeluarkan dari neraka Orang yang mengucapkan la ilah ilahullah Dan di dalam hatinya ada seberat biji dari kebaikan atau iman Dan di sejarah Islam Dijelaskan Oh Firaun ketika mati, ketika ditenggelamkan dengan air laut, Firaun mengucapkan La ilaha illallah. Kalau bersesuaian dengan hadis ini, apakah Firaun juga akan masuk surga? Baik. Jelaskan dengan, dan pertanyaan saya, apakah semua Muslim itu masuk neraka dulu atau masuk surga? Dan ketika itu dijelaskan di Al Mukminun juga ayat 23. Oh, akan masuk neraka, mereka akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Dan ketika itu saya juga bertanya di sebuah dengan seorang ustad, dia berkata oh, semua muslim itu masuk neraka dan dibersihkan dosanya di neraka dulu dan lalu masuk surga. Dan ketika itu perumpamaan ya? itu yang tadi. Itu sudah. Ya? Itu sudah ditanyakan tadi. <laughs> Maaf, jadi ya. jadi jangan diulang lagi. Ya. Insyaallah Insya sudah, sudah. Baik, sampai, ya. okay, cukup. Sudah, cukup pertanyaannya cukup. Pertanyaan cukup. Insyaallah nanti. Terima kasih Mas. Ya. Sudah cukup. Baik. Insyaallah Cikgu sudah baik. menangkap pertanyaannya. Waktu saya cuma satu menit loh. Manusia pada riwayat akan terbagi dua ya. Kata Allah di surah 64 ayat 2, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min." Ya. Allah menciptakan kalian, lalu ada yang kafir, ada yang mu'min. Kafir ini identitas di akhirat. Terbagi dua manusia. Faham? Nah kemudian orang kafir pasti go to hell dong. Orang mu'min, kemudian apa? Setelah manusia identitasnya jelas, maka ditimbang amalnya. Maka di dua ayat Allah bilang apa? Di surat 6 ayat 132 sama dengan surat 46 ayat 19. Apa kata Allah? Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bi ghafilin ya'malun. Setelah beriman, kafir, bisa Maka Allah menempatkan orang di neraka. Kan orang kriminal kan tingkatannya masing-masing. Masa paus sama pastor sama? Ya beda dong dosanya. Pasti paus kan di VIVI dong. <tik> di neraka gitu kan? Faham? Karena tingkat kejahatan berwinalkan beda-beda. Jelas ya? Orang mukmin juga sama. Jadi dengan amal itu Allah tempatkan. Amal jahat. Allah tempatkan orang di neraka dengan amalnya. Dan orang di seraga sambungkan amalnya. Pertanyaan orang mukmin Yang berbuat... Selama tidak berbuat syirik, ada kemungkinan diampuni dosanya oleh Allah. Allah jelaskan di dua ayat Surah 4 ayat 48 dan 116. Inna Allahalayyakfiru ayyushrakabihi wa yakfiru maduna dzali kalimayyasha. Kalau seseorang meninggal dunia berbuat syirik Allah tidak akan pernah ampuni dosanya. Tetapi dosa selain itu masih bisa diampuni Allah. Ini dalil bahawa selama orang tidak berbuat syirik sesudah kematiannya masih bisa diampunkan dosanya oleh Allah jika Allah mau. Bagaimana cara pengampunannya? Waktu kita habis, lain kali baru penjelasan. Tapi tapi tapi kepo enggak sih kenapa Firaun mengucapkan la ilaha illallah maksudnya beraka ustaz? Itu pokoknya, boleh enggak ya dikit aja ustaz? Enggak apa-apa. Firaun men Kan kata Allah idza balaghatil hulqum di surat 56 kan? Kalau Ruh Ru sudah berada di Tenggorokan baru nyesal, kata Allah enggak ngefek, enggak ngaruh. Uh, Fir'aun mengucapkan itu, sudah di hulkum, kan, nafaknya sudah di Tenggorokan, sudah enggak ada pilihan baru dia bilang, Aman tu biar Musa wa Harun, kata Allah telat loh. Kenapa bukan dari tadi? <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> sudah mas, sudah ya, sudah cukup. Insyaallah. Oke okay, uh, kita. Baikin Insyaallah nanti kita akan uh, ketemu lagi di, di sesi Insyaallah sesi berikutnya. Ya. Kemudian uh, untuk uh, kajian malam ini juga mungkin nanti bisa ada uh, apa diikuti uh, artikelnya atau apa di Derabanians yeah. yaitu di www.derabanians.com. Atau nanti mau yang ingin bertamanya lebih lanjut di 087 Oke okay. Baik uh, Mohon brothersnya untuk stay dulu sebentar Iya brothersnya stay dulu karena eh, Untuk menghindari ikhtilat Tolong uh. ini dijaga karena ini uh, hal yang penting bagi kita uh -huh. Sebisa mungkin untuk menjaga ikhtilat Biarkan dulu uh, sister side-nya turun terlebih dahulu Mungkin se ada sedikit kesimpulan Ustad nah. Untuk disimpulkan Kesimpulan ya bahawa Allah tidak membiarkan kitab jalan tanpa panduan. Allah tidak mungkin menjadikan sorga. Allah tidak mungkin menjadikan neraka. Pasti Allah menjelaskan dengan apa kamu masuk sorga dan dengan apa kamu masuk neraka. Dan Allah tidak pernah ngomong kepada anda secara personal, tapi Allah bicara secara kolektif dan Allah turunkan nabiNya dan kitabNya. Siapa ingin ke sorga bersamalah dengan Quran. Siapa ingin menjauhi neraka Bersamalah dengan Quran Menjauh sesaat saja Kemungkinan good to hell Saya cukup Subhanakallahumma wabihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh Baik terima kasih Ustaz salim Habisakumullah dan saudara-saudaraku Mari kita sama-sama menjaga Ketertiban uh, selama berada di masjid dan lingkungannya yep. di sini kebersihannya juga dan pulang selamat sampai di rumah amin insyaallah hati-hati insyaallah kita ketemu lagi di pekan depan subhanallah yeah. wabillahi hamdika subhanallah ya Rasulullah wa assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam